punya cerita dengan judul teman gaib anakku dikirimkan Novia Willis di Matres Tauman Ujunegoro Terjadi pada bulan Juli lalu Yang dialami oleh Tarno Dia adalah seorang pegawai di kantor swasta daerah Baurno Burjonegoro Yang tinggal mengontrak bersama istri dan seorang anak tunggalnya Bernama Roni yang berusia 5 tahun Tarno memang asli orang Surabaya Namun saat ini ia tinggal di Bojonegoro karena kebetulan mendapat kontrak kerja selama satu tahun di perusahaan swasta daerah Baurno. Karena belum memiliki rumah sendiri akhirnya Tarno dan keluarga memutuskan mengontrak di perumahan yang kebetulan jaraknya tidak jauh dari tempat kerjanya. Memang... Rumah yang dikontrak Tarno sudah lama sekali ditinggalkan pemiliknya sekitar 7 tahun yang lalu. Rumah itu memang lumayan luas. Semua perabot rumah tangga juga dibilang masih lengkap. Entah mengapa semua ditinggal begitu saja oleh pemilik rumah yang dulu. Karena melihat kondisi rumah yang masih sangat bagus dengan perabot yang lengkap. Apalagi biaya sewa yang terjangkau membuatnya memutuskan untuk tinggal di sana. Pagi-pagi sekali istri Tarno sudah pergi ke pasar Untuk membeli sayuran yang akan dimasak untuk sarapan suami dan anaknya Ketika di pasar istri Tarno bertemu Kiai Iskandar Tetangga dekat rumahnya Sebagai tetangga yang baik ia berusaha menyapa sekaligus Pagi Pak Iskandar, lagi borong apa ini? Hei, Bu Tarno lagi beli beras kebetulan stok di rumah habis jenengan juga banyak sekali belanjaannya baru pindahan Pak Iskandar jadi sekalian beli kebutuhan bulanan ya sudah Pak silakan dilanjut belanjanya sambil menenteng dua kresek besar yang berisi belanjaan iya Bu Darno monggo Sampainya di rumah, ia segera memasak sarapan untuk keluarga. Nasi putih, pecel, tempe, sayur lodeh, dan susu hangat ditata di meja makan dan siap untuk disantap. Wah, pagi-pagi, ibu sudah masak spesial buat kita. Ayo, Roni, cepat dimakan. Sarapan itu penting biar semangat nanti di sekolah. Iya, Pak. Sambil menganggukkan kepala. Bu, nanti kalau mau jemput Roni jangan lupa kunci pintu rumah lo ya Sekarang rawan banyak maling berkeliaran Biar sekarang Roni berangkat sekolah sama bapak saja Iya, iya pak, sudah jangan khawatir lah Yaudah bu, bapak pamit berangkat kerja dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Karena sudah berangkat semua anggota keluarganya Istri Tarno segera membersihkan seluruh isi rumah mulai dari halaman, ruang tamu, ruang tengah, dan juga kamar Roni yang paling berantakan dengan mainan-mainannya yang masih berserakan kemana-mana untuk ditata serapi mungkin. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang, seperti biasa istri Tarno menjemput anaknya Roni yang masih duduk di pangku taman kanak-kanak untuk pulang. Roni memang termasuk anak priam, tak heran banyak yang sayang padanya. Perjalanan pulang ditempuh sekitar 10 menit saja memakai sepeda motor. Ketika sampai di rumah, ia melihat pintu kamar Roni yang sudah terbuka. dan menutup pintu karena honing. Saya bersih-bersih rumah. Bertanya-tanya dalam hati, tak kalah mengejutkan lagi, mainan anaknya yang tadi bagi sudah ditata dengan rapi, tiba-tiba berserakan ke mana-mana. Ia pun segera memasukkan mainan ke dalam kerdus dan menatanya kembali, dan meletakkan di dekat lemari kaca. Namun anehnya, Ketika menengok ke arah kaca dilihatnya seorang anak kecil berbaju putih dengan mata dan leher berlumuran darah duduk bersila di kasur anaknya sambil meminta tolong. Lihat langsung ke arah kasur tidak ada siapapun di sana namun ketika ia menoleh ke arah cermin lagi anak kecil itu nampak lagi menoleh lagi ke kasur tidak ada siapapun lalu kembali menoleh ke cermin seperti itu berulang-ulang karena merasa takut ia langsung keluar dari kamar anaknya dan berusaha menenangkan diri dengan mengajak ngobrol anaknya di teras rumah hari sudah malam hujan pun turun dengan sangat lebat maklum karena sekarang sedang musim penghujan Anno segera menaiki motor skuter metiknya yang ia parkir di sudut kantor karena memang sudah waktunya jam pulang kantor Setiba di rumah ia langsung mengganti bajunya yang sudah basah puyuk Untuk melepas rasa lelah ia sengaja duduk santai di ruang tamu yang tersambung langsung dengan pekarangan rumah yang hanya dibatasi jendela kaca yang lebar dari balkon-balon pisang di pekarangan rumahnya melambai dengan sangat kencang karena tiupan angin. Suara dan kilatan petir saling menyambar. Udara sekitar sekejap menjadi dingin menusuk kulit, ditambah lampu ruang tamu yang remang-remang karena memang sudah lama belum diganti. Menambah ngeri suasana malam itu. Ketika pandangannya mengarah ke jendela, Tiba-tiba ia melihat remang-remang sosok anak kecil berlari kecil sambil tertawa mengelilingi pohon pisang. Jangan lupa untuk asyik berkenaan, tapi sekarang sedang hujan lebat sekali, Umam Tarno. Karena penasaran ia mendekat ke jendela agar bisa melihat lebih jelas, namun sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja, ditelan kegelapan malam. Tarda merasa takut ia segera ke ruang tengah ketika berbalik badan. teririt karena tepat di hadapannya sosok nenek-nenek berambut putih panjang, matanya melotot, lidahnya menjulur panjang serta tangannya melambey-lambe seakan menyuruh Tarno mendekat. Ia segera berlari menuju kamarnya, masih dengan nafas yang tersengal-sengal. Tiba-tiba Roni memanggil, Pak, ayo sini temani Roni main. I- i- iya Ron, tunggu di kamar, bapak segera datang. Tarno menjawab dengan nada tertatih-tatih karena merasa takut. Tarno segera menuju kamar Ronnie dengan membawa segelas susu hangat. Karena dari tadi Ronnie belum minum susu. Sampai di depan pintu kamar ia mendengar Ronnie seperti bicara dengan seseorang. Karena penasaran, Tarno mencoba mendekat ke pintu untuk mendengar pembicaraan Ronnie dengan orang yang tak dikenal itu. Kamu punya mainan apa saja? Lawa sini dong. Nanti kita main berl. Mendengar obrolan itu, Tarno bertanya-tanya. Sama siapa yang dibicara? Bikinya juga sudah dibutuh di kamar. Ia membuka pintu kamar sedikit dan mengintip dari balik pintu. Ia melihat Roni bicara sendiri. Sini, aku kasih tahu caranya main spliner. Lihat. Ya, pegang lingkaran tengahnya, terus geser baling-balingnya, berputar kan? Ayo, sekarang kamu yang coba Sambil mengarahkan tangan ke arah depan Seolah memberikan kepada seseorang yang berada di depannya Spinner itu melayang di udara seakan-akan ada yang menggerakkannya Melihat kejadian itu, sontak tubuh Tarnok bermetar Jantungnya serasa mau copot Sepuntan segelas susu yang dibuatnya jatuh Hingga mengagetkan Roni Tiba-tiba Roni menghampiri bapaknya dan berkata Ada apa pak? Tanya Roni datar dengan wajah pucat pasi pandangannya kosong Enggak ada apa-apa nak Tadi bapak kurang hati-hati jadi jatuh Ayo ikut aku Sambil memegang tangan Tarno dengan erat Bapak mau diajak kemana nak, ini kan sudah malam kamu harus cepat tidur Tiba-tiba Roni menghentikan langkahnya dan melotot ke arah Tarno spontan mencekik leher bapaknya yaitu Tarno Hingga hampir tak bisa bernapas. Bu, ibu, tolong bapak cepat sini bu Dengan suara keras istrinya terbangun dari tidurnya dan segera menghampiri suaminya Ada apa pak, kok teriak-teriak? ganggu ibu saja Sambil menguap karena masih kantuk Ketika istrinya sampai seketika tubuh Roni lemas tak sadarkan diri Hah? Roni kenapa pak? Kenapa bisa pingsan begini? Sudah, ayo bu bantu bapak angkat Roni sekarang Besok saja ceritanya Dengan wajah gugup dan berkeringat Tarno dan istrinya segera mengangkat dan membawa Roni ke kamar utama Agar tidur bersama orang tuanya besokan harinya Tarno menceritakan kejadian itu pada istrinya seperti itu bu ceritanya apa yang sebaiknya kita lakukan anak kita diganggu makhluk halus uh, tenang pak uh, begini saja aku masih ingat Bapak dulu pernah nyimpan CCTV yang pernah diberikan atasan nah nanti kita pasang saja di kamar anak kita Pak Biar kita bisa pantau apa yang sebenarnya terjadi Boleh juga bu idenya Akhirnya CCTV dipasang di sudut kamar bagian atas Agar bisa memantau seluruh aktivitas yang terjadi di sana Sejak kejadian itu Marni takut di rumah Sendirian Seperti biasa Tarno mengantarkan Roni berangkat ke sekolah Dalam perjalanan Tarno ngobrol dengan anaknya Roni Bapak mau tanya. Akhir-akhir ini Bapak sering lihat kamu sering bicara sendiri di kamar. Sebenarnya kamu ngomong sama siapa? Aha, aku enggak pernah main sendiri, Pak. Aku main sama Adi. Adi itu siapa, Nak? Apa teman sekolah? Bapak enggak pernah lihat teman Roni main ke rumah. Enggak tahu, tapi dia selalu main ke rumah Roni. Memang Bapak enggak pernah lihat. Ya udah. Kita sudah sampai di sekolah Belajar yang serius lo ya Emmm... Um, iya um, pak Sambil menanggukkan kepala Tarno terus memikirkan perkataan Roni Selama perjalanan menuju kantor dan bertanya-tanya Siapa sebenarnya Adi itu Kejadian semalam membuat dia soft Siang itu sambil menunggu suaminya pulang dari kantor Istri Tarno ke dapur untuk memasak sup jagung kesukaan suami dan anaknya Ketika sedang memotong jagung, sebuah gelas kecil dekat radio bergerak dengan sendiri. Semula ia merasa itu hanya perasaan belaka. Selang beberapa menit kemudian radio menyala dengan sendirinya. Dari jalan mau disini 126 Bojen Goro. Inilah 95FM Istana Radio. Lengsek. Oh, Sirwengi tiba-tiba memekik terdengar dengan volume suara sangat keras. Istri Tarno kaget tak karuan dan segera mematikan radio itu dan melanjutkan masak namun laki-laki lakuring Sirwengi itu terdengar lagi dari radio. Rasa takut tak karuan. Mulai menghinggapinya sampai-sampai radio kecil itu dipanting dengan sangat keras dan pergi ke dapur dan mengurungkan niatnya untuk memasak sop jajun kesukaan suami dan anaknya. Besokan harinya, Tarno dan istrinya penasaran ingin melihat rekaman CCTV yang dipasang di kamar anaknya. Ternyata banyak kejadian aneh yang terekam. Mereka melihat boneka beruang yang berwarna coklat yang dipajang di dekat lemari kaca tiba-tiba berbalik arah. Selain itu mainan Roni yang biasanya berada di sebelah lemari kaca bergeser ke depan seolah-olah ada yang menarik namun yang aneh dari rekaman itu yang melihat samar-samar seperti asap putih di kardus mainan Roni setelah di zoom beberapa kali nampak seperti sosok kecil yang persis dulu dilihat Tarno di pekarangan rumah saat hujan lebat. Apakah ini sosok Adi yang diceritakan Roni, Pak? Bisa jadi, Bu. Sebaiknya sebelum anak kita kenapa-kenapa, lebih baik kita panggil Pak Yai Yaiskandar, tetangga kita. Beliau sudah lama tinggal di desa ini. Pasti tahu seluk-beluk tentang rumah ini. Beliau juga seorang tokoh agama terkemuka. Kali saja kita bisa mendapat solusi dari beliau, Bu. Ya sudah, nanti tolong Bapak berkunjung ke rumahnya undang untuk datang ke rumah kita. Iya, Bu. Habis salat maghrib Bapak suan ke rumah Pak Nur Allahu akbar. Satu jam kemudian suara adhan maghrib mulai berkumandang Para warga pergi ke musulah untuk melaksanakan sholat Kebetulan Pak Kiai Iskandar juga ikut sholat beliau menjadi imam saat itu Setelah selesai melaksanakan sholat maghrib Tarno langsung menghampiri Kiai Iskandar untuk berkunjung ke rumahnya Pak Yai Iskandar pun tak keberatan untuk datang. Sesampai di rumah, istri Tarno sudah menghidangkan jajanan untuk disantap yang sudah ditata di meja ruang tamu. Uh, silakan masuk, Pak Yai. Sambil mempersilakan duduk tamunya. Iya, Bu Tarno. Terima kasih banyak. Sepertinya kok serius sekali, Pak. Sebenarnya ada apa jenengan sampai mengundang saya datang kemari? Gini, Pak. Sebenarnya kami mengundang Pak Kiai untuk menanyakan masalah anak kami, Roni, dan juga rumah ini. Kami tinggal di sini baru sekitar dua bulan. Sebelumnya kita aman-aman saja tinggal di sini. Tidak ada kejadian-kejadian ganjil. Namun, akhir-akhir ini istri dan anak saya sering mengalami gangguan gaib. Seperti perabot kami yang sering bergerak sendiri, bayangan sosok anak kecil, bahkan... Anak saya Roni sering bicara sendiri, Yi. Itu terjadi karena apa ya, Pak Yai? Kalau Anda belum percaya, saya dan istri kemarin memasang CCTV di kamar anak kami dan hasilnya seperti ini, monggo. Silakan dilihat, Pak Yai, sambil menyodorkan laptop yang sudah dia persiapkan. Setelah melihat rekaman tersebut, Pak B. Iskandar bercerita. Begini, Sebenarnya rumah ini dulu dihuni oleh sebuah keluarga Ketika itu ada segerombolan maling yang ingin merampok rumah ini Pemilik rumah selamat namun anaknya yang bernama Adi yang masih berusia 5 tahun Meninggal terkena sabetan belati yang dibawa gerombolan penjahat itu Semenjak kejadian itu pemilik rumah pindah ke Bandung untuk menghilangkan trauma yang mendalam akan kehilangan anak satu-satunya Seperti itu Pak Kiai kejadiannya Pantas saja Anak kami Roni pernah bilang bahwa yang sering bermain bersamanya bernama Adi Dan mungkin sosok yang pernah saya lihat itu adalah arwah Adi ya Pak Yahi Sebenarnya yang mengganggu anak bapak bukanlah arwah Adi Karena orang yang telah digugas Mustahil bisa kembali ke dunia Kecuali dibangkitkan setelah hari kiamat Bisa jadi anak bapak diganggu oleh jin yang menyerupai sosok Adi itu Lebih baik kita mengirim doa untuk Adi agar tenang di alam sana Dan banyak-banyak mengajarkan anak kita untuk sering mengaji dan beribadah kepada Allah subhanahu SWT Insya Allah anak bapak terhindar dari gangguan gaib Terima kasih informasinya Pak Yai, dan insya Allah kami akan sering-sering mengajari anak kami untuk giat beribadah. Akhirnya Pak Kyai Iskandar pun beranjak untuk pamit dari rumah kami. Semenjak itu saya dan keluarga semakin giat beribadah dan selalu menyempatkan sholat berjamaah di masjid bersama. Karena saya sadar. Kesibukan kerja membuat saya lalai dan jarang melaksanakan sholat lima waktu, apalagi membaca Al-Quran. Setelah rutin mengamalkan ibadah bersama keluarga, Alhamdulillah gangguan gaib yang kami alami sedikit demi sedikit menghilang. Itulah akhir dari cerita ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT. Terima kasih. Salam cimatres dari kauman. Salam misteri. Ow! Oh.